Yang terbaru, sekaligus yang termanis dan terbaik untuk Anda kesemuanya. Spesial dari kami, Melon Music, bareng-bareng pula bersama Luludara. フェイ